Saatnya berita siang Intro Assalamualaikum Saudara Lon Berita Siang edisi hari ini Rabu 24 Maret 2021 dibacakan oleh saya Ilham. Target PAD Aceh Singkil naik 25%. Pajak capai target, retribusi berat karena pandemi. Terancam usang dimakan usia, Perpustakaan Nasional lestarikan manuskrip kuno milik Cek Midi. Muslim Rohingya terus tertimpa musibah, terusir dari tanah kelahiran, tempat mengungsi terbakar. Kualitas siang ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawes, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megaphone 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Federasi Ikatan Masyarakat Pelajar Matangkuli atau IPELMA Banda Aceh bersama Remaja Masjid Al Khalifah Ibrahim Matangkuli dan Rabita Taliban Aceh Aceh Utara kembali menggelar program Kampung Al-Qur'an. Program Kampung Al-Qur'an akan berlangsung selama 20 hari pada bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena tidak bisa dilaksanakan pada Ramadan 1441 Hijriah tahun lalu akibat wabahnya pandemi Covid-19. Diharapkan melalui kegiatan tersebut mampu mencetak kader terbaik penghafal Al-Qur'an, para qori dengan seni baca Al-Qur'an yang indah agar senantiasa selalu bersemangat dalam menyiarkan Islam. Ketua panitia pelaksana Tengku Hafidz Al-Mansuri yang juga ketua pengurus cabang RTA Aceh Utara menyebutkan, pendaftaran peserta Kampung Al-Qur'an angkatan tahun 2021 sudah dibuka mulai 19 Maret hingga 10 April 2021. Kelas tahsin qira'an dan tahfidz Al-Qur'an Kegiatan ini akan dibimbing Kori dan Koriah Nasional, para Hafiz dan Hafizah penghafal 30 Juz Al-Quran. Antara lain Tengku Ayub, peraih juara 1 MTQ virtual se-Indonesia, Tengku Ambia, Kori Provinsi Aceh, Tengku Hafiz Al-Mansuri sebagai Kori Nasional, Tengku Idayati sebagai Koriah Provinsi Aceh, Tengku Katrun Niza sebagai Hafizah 30 Juz, dan beberapa guru hebat lainnya. Direktorat Perpustakaan Nasional melakukan kegiatan pelestarian atau restorasi manuskrip kuno milik kolektor Tarmizi Ahamid atau yang lebih dikenal Cik Midi. Perpusnas mengirim timnya untuk melestarikan naskah-naskah kuno dari abad ke-17. Proses perawatan manuskrip kuno itu dilakukan dengan melapisi naskah-naskah yang usang dengan tisu Jepang sehingga kondisinya akan menjadi lebih utuh. kondisinya semakin terancam seiring bertambahnya usia sehingga tim Perpustnas hadir untuk melakukan perawatan manuskrip tersebut baik yang rusak maupun yang tidak. Ke depannya sejumlah manuskrip yang biasa tersimpan di Rumah Manuskrip Aceh itu akan dibuat box khusus untuk penyimpanan. Proses perawatan dan pelestarian manuskrip oleh Perpustnas di Rumah Manuskrip Aceh yang dilaksanakan selama 4 hari 22 hingga 25 Maret 2021. Pustakawan pelestari manuskrip Leni Sudiarti mengatakan, pihaknya akan melakukan perawatan manuskrip dengan cara menyambung dan menambal manuskrip tua tersebut. Tujuannya supaya daya tahan peninggalan-peninggalan sejarah itu lebih lama. Menurutnya, setelah dilakukan perbaikan, diperkirakan manuskrip itu akan bertahan hingga 1 abad ke depan. Terlebih penting lagi bagaimana manuskrip ini diterjemahkan dan dikaji untuk kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Menurut Lon, target pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 sebesar 62 miliar, kenaikan sebesar Rp16 miliar atau sekitar 25% dari realisasi PAD tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp46 miliar. Rupiah. Meningkatnya target PAD dinilai cukup berat untuk terealisasi mengingat pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian yang memukul perekonomian belum pulih. Hanya pajak yang diperkirakan memenuhi target. Sementara sumber PAD dari retribusi diperkirakan tak capai target. Pada tahun 2020 dari target PAD 54 miliar yang terealisasi hanya Rp46 miliar. Rupiah, paling besar dari sumber PAD yang tak capai target tersebut berasal dari retribusi. Dalam situasi pandemi Covid-19 pihaknya tidak bisa terlalu bersikeras memaksa membayar terutama bagi pelaku usaha menengah ke bawah. Pada bagian lain, Kepala BPKK Aceh Singkil Iskandar mengatakan Selama tahun 2020 masih ada tunggakan yang jadi sumber PAD belum disetor ke pihaknya. Antara lain retribusi galian C dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit senilai 80 juta rupiah. Sumber PAD lain yang masih menunggak kontrak pengelolaan objek wisata dengan nilai tunggakan 150 juta rupiah merupakan akumulasi selama 3 tahun. Radarlon Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maliku Saleh Aceh Utara memprediksi akan terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian Aceh atau di 6 kabupaten kota selama 3 hari ke depan, yakni mulai dari Kamis 25 Maret hingga Sabtu 27 Maret. Ke-6 wilayah itu ialah Bener Meriah, Bireuen, Lamkowe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa. Sesuai informasi yang di-share melalui grup WhatsApp info BMKG Maliku Saleh, pada Kamis 25 Maret, Benar Meriah, Biren, Los Mawes, dan Langsa akan dilanda hujan ringan, sementara di Aceh Utara dan Aceh Timur dilanda hujan sedang. Pada Jumat 26 Maret, mulai dari Benar Meriah, Biren, Los Mawes, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Langsa dilanda hujan ringan. Terakhir, pada Sabtu 27 Maret, Benar Meriah, Biren, Los Mawes, Aceh Utara dan Aceh Timur akan dilanda hujan sedang. Kemudian di Los Mawes dan Langsa dilanda hujan ringan. Untuk suhu khusus benar meriah berkisar 16 hingga 27 derajat Celcius. Sedangkan Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Los Mawes, dan Biren suhunya berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Anda sedang mendengarkan berita utama Serampi, Serampi FM. FM. Syedaron Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menjelaskan penggunaan vaksin AstraZeneca halal dan suci untuk proses vaksinasi COVID-19. Keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah ahli fikih dan pakar di Jawa Timur. Dalam konferensi pers di kantor MUI Jawa Timur, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca dapat digunakan untuk vaksinasi warga di masa pandemi Corona saat ini. Keputusan itu didasarkan bahwa penggunaan tripsin babi dalam vaksin AstraZeneca yang telah diolah artinya berubah bentuk dan fungsi, maka halal dan suci untuk digunakan. Vaksin AstraZeneca sendiri tercatat sudah disetujui untuk digunakan di beberapa negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Mesir. Sementara itu Jawa Timur jadi daerah pertama yang menggunakan vaksin AstraZeneca. Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan menteri kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur dan provinsi lain di tanah air. Akan tetapi, ada salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang menolak AstraZeneca lantaran adanya kandungan unsur babi di salah satu vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukomah di Kecamatan Gumukmas, Zainil Gula mengatakan pihaknya sepakat dengan vaksinasi di lingkungan pesantren. Hal ini karena untuk membantu mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Saudara Lun Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak pelajar di luar negeri turut menjadi duta produk Indonesia. Menurutnya elemen pelajar bisa memberikan informasi mengenai segala hal tentang negara di mana mereka tinggal guna pengembangan pemasaran produk ekspor. PPI dunia tersebar di sekitar 57 negara yang mencakup hampir semua benua. Mereka sering terlibat dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah baik melalui kedutaan besar RI maupun lewat kementerian. Wa Mendag ingin agar mereka terlibat aktif pula dalam pemasaran produk Indonesia. Menurut Jerry dalam menuntut ilmu, para pelajar juga mesti mempelajari negara yang bersangkutan agar bisa membantu atase-atase dan ITPC perdagangan menangkap perilaku konsumen dan peluang-peluang yang ada. Hal ini berlaku baik di negara-negara tradisional tujuan ekspor Indonesia maupun pasar-pasar potensial seperti di Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Selatan. Perdagangan luar negeri Indonesia mencapai rekor surplus pada tahun 2020 dengan capaian sekitar 20 miliar dolar. dalam insiden terbaru ratusan tenda darurat terbakar di Cox Bazar, Bangladesh pada Senin 22 Maret malam. Sedikitnya 15 orang tewas dalam kebakaran besar yang melanda നീൻ pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pejabat Bangladesh sedang menyelidiki penyebab kobaran api. Bahkan saat petugas darurat dan pekerja bantuan serta keluarga menyaring puing-puing untuk mencari korban lebih lanjut. Api menganguskan ലഭുട് Balukali dekat kota ബാലുഖാ ദക്സ് Bazar. pada Senin 23 Maret malam. Pihak berwenang di Bangladesh sejauh ini telah mengonfirmasi 11 kematian, sekitar 40.000 gubuk di kamp terbakar. Mohammad Mosin, Mohammad Mosin sekretaris Kementerian Penanggulangan dan Bantuan Bencana di Bangladesh mengatakan sejauh ini telah mengonfirmasi 11 kematian, sekitar 40.000 gubuk di kamp terbakar. Dua rumah sakit utama organisasi internasional untuk migrasi atau IOM dan pemerintah Turki juga hancur. Lebih dari seribu staf palang merah dan relawan bekerja dengan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Tersebar di empat bagian yang menampung sekitar 124 ribu orang. Beberapa saksi mata mengatakan pagar kawat berduri di sekitar kem menjebak banyak orang, melukai beberapa orang dan menyebabkan badan-badan kemanusiaan internasional menyerukan pencabutannya. Pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang tepat atas penyebab kebakaran tersebut. Sebagian muslim Rohingya juga tersebar di berbagai negara Asia lainnya bahkan sampai ke Aceh dengan perlakuan sangat baik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita siang edisi Rabu 24 Maret 2021. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. follow juga Instagram @serambfm. Saudara-saudari pun wassalam.